Iya, dengan Bapak... Bili, Bili Pak Bili, silahkan komentar aja Pak Bili Iya, udah saatnya nih negara Sudah b e r i n v e s t m e n t grade juga Yang masalah agama itu sebenarnya Atau aliran atau apapun tuh sebenarnya Hubungan pribadi manusia dengan alirannya gitu loh. Jangan ikut campur urusan orang Banyak nih ormas yang dari Dari ormas-ormas tertentu itu yang harusnya dibubarin Tapi polisi memang n gak g berani Dan sepertinya Kalau yang kita lihat mungkin tuh juga p i a r a a n polisi gitu loh Jadi... Sebenarnya agama itu apa sih, e m a n y a siapa yang terias-terias itu mereka paling suci apa? Yang enggak, belum tentu. Nah kalau gitu, mendingan agama urusan masing-masing deh daripada ributin orang.、Mm -hmm. Oke, terima kasih Pak Bili. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi. s i l a k a n s e b e n t a r y a Pak. Iya,、yeah, jadi ini、uh, salah satu lagi contoh. Di mana negara tak berdaya menghadapi p e r t a n a n terhadap、uh, minoritas n ya kalau di sini dibilang penyebaran. k a m a ini saya kaitkan lagi dengan、uh, di popor di kiai a dimana udah ada izin segala macam sampai ke mahkamah agung. Tapi lagi-lagi wali kota dan、uh, ya oknum aparat ya p o r、uh, e s dalam tanda p u t i p tidak berdaya. Sebetulnya berdaya, tapi、hmm. memang kal hal ini kan sudah sampai kepada pimpinan nasional, iya. Walaupun sudah ada petunjuk belakangan segala macam, tapi tetap tidak ada hasilnya. Jadi catatan selama 2011 ini negara g a g a l menjalankan jaminan untuk beragama dan juga hal-hal、e, yang seperti dialami Ahmad Dhani. Semoga hal ini menjadi perhatian di 2012 lah kita sebagai t e r s e r a h sebagai minoritas sangat kecewa terhadap negara.、Ya. Terima kasih buat pagi. Pagi Pak Dafi terima kasih untuk komentarnya. Bapak Mike selamat pagi. スタジオやすりくす udio だいば、パイいあタディーンバルサンビジャーティーン。Ah, ニューケーンがガラクコランパワーセキュアイアン。Bukan Mugin Siamadani, Sobagiandari, young Dalantana Kutitsia, l t r t a t i a Rusiani, Pomrindar, Sibirupran, r o t a m a Ditinka, t r a n d a l Misalas, Percy, Ditika, d i t i a Matan, Topura, Topon. Uh, ya, Kepala Desa atau Kapolsek lah Seluruh aparat yang terkait itu harusnya Mereka sudah membuat peraturan Sudah membuat k a t a caranya Kalau itu dijalankan sesuai dengan prosedur Harusnya pemerintah membekan、uh -huh. Baik, terima kasih Pak Mike Saya beralih ke Pak Satrio Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak s i l a k a n Pak Satrio sebenarnya, sebenarnya Ahmad Dhani kan mungkin tahu atau Akhirnya tapi masih banyak Ahmad Dhani-Ahmad Dhani lainnya Buat saya, masalahnya bukan Ahmad Dhani Dengan、uh, formasi itu, tapi Dalam s k o p yang lebih besar, pemerintah itu sudah berkali-kali, selalu aja berbuat masalah yang akhirnya m e n y e s a h k a n rakyatnya gitu. Tolong deh pemerintah itu punya perhatian lebih besar kepada rakyatnya. Jangan hanya untuk politik, politik, hanya untuk kerudukan, jabatan, partai, ormas tertentu, yang s i f a t n y a politik. Janganlah itu, lihat. Ambedannya salah satu dari beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga, tapi buka mata, buka, telinga, buka hati. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Satrio. Dan Pak Denny, selamat pagi. Ya. ini negara apa begini presidennya dimana itu kemarin juga ada mau bangun gereja di b e k a s i aja dicegat, harusnya itu itu PKI semua itu yang cegat itu sebenarnya m u l e h dikata gitu yaudah itu aja s a m t pagi silahkan saya setuju itu sama yang pertama memang kayaknya kita juga kadang-kadang nih memberi opini di p a s a r kayak hampir p e r c u m a mbak ya ditinggalkan apa n g g a k n y a gak gitu, tau udah cuma sekedar meluapkan unek-unek Uhum. Kita udah tahu bahwa masalahnya ada Tapi presidennya n Gak g tahu dia punya skala prioritas tuh a p a n gak g bisa p e r h a t i i n masalah yang Yang aktual begini nih i a dalam hal ini masalah ini ya Apa namanya、uh, Menyangkut sedikit cara ya Kan Ahmad Dhani katanya dicekal karena Diduga m e n d e b a r k a n agama tertentu Takutnya begitu Ini parah ini juga para tokoh-tokoh agamanya nih k a r e n a k a d a n g saya pikir juga suka g e b l o k juga g e b l o k n y a Mikirin sesuatu yang Harusnya baik Tapi kontraproduktif gitu Memang halang-halangi yang Sesuatu yang baik Ya Turut jahat Misalnya bertindaknya Jahatnya itu tanda k u t i h Menurut dia baik Tapi menurut、uh, Common sense Secara umum Orang gampang Dibilang itu gak baik Misalnya orang tuh Cakar orang tuh Orang berdarah Jahat Padahal d i b i a n g Gue membela agama gue nih Ya dimana-mana t u h Gimana bisa d i t e r i m a Cuman Tuhan gak ngomong Dari atas langit aja Eh Yang begitu bukan gue mau gitu Bukan、hmm. gue yang mau Lu tuh p i k i r a lu sendiri Geblok gitu、hmm. Makasih Mbak t e r i Makasih Pak Alex Selamat pagi Pak Soni Silahkan Bapak ya, Sebelumnya buat r a t e n g a p a CSN Selamat p e n y a k s a n tahun baru Iya Saya mendukung sekali langkah yang ditempuh oleh Ahmad Dhani Ya ini negara hukum Seharusnya Ormas itu tidak k e b a b l a s a n ya Karena di negara kita ini はい kasih tahu dengan seluruh umat beragama mohon f o l l o m o h ada radio dikecilkan dikit pak ya, ya, ya. saya mau kasih tahu untuk seluruh m a t b e a g a m、uh, a jangan suka ganggu-ganggu pekerjaan wilayah-wilayah、uh, <tuk> kalau ada orang mau nyebarin terserah kita itu kan tergantung siapa menerima siapa enggak d i s i kalau ada orang mau nyebarin agama j、eh, a kita juga harus n e r p i kita h a juga itu Bisa berkompetisi untuk menyebarkan apa yang baik menurut kata kita Jangan jadi canggung dong setiap orang ini Karena negara ini kan bukan milik、uh, sekelompok agama tertentu、uh, Anda harus bayangkan kalau Anda tinggal di negara orang、uh, Anda juga harus tetap beragama gitu Jadi n gak g usah i Kalau ada orang nyebarin, ya kita juga, juga nyebarin gitu Jangan ada orang nyebarin, kita halangi gitu Karena masing-masing orang punya keakinan y masing-masing asal nah, Asal Caranya yang santun yang、eh, tidak meng mengundang apa mengganggu ketertiban umum g u jadi jangan cengeng saya tuh cuma mau bilang s a m a o r a n g saya nggak s e t a k u tuh orang dihalang-halangi orang mau n y e m b a h batu mau n y e m b a h apa b e r s e r a h yang penting dia mau terima penggak gitu ya, jangan di kalau kita merasa ada produk kita baik ya kita juga harus jual ke orang gitu、okay. jangan orang mau jual nggak boleh jadi terima kasih terima kasih Pak i d a y a satu telpon terakhir Pak t o n y selamat pagi Okay. Silahkan Ya ini satu l a a h s contoh yang Terjadi nantinya Akan berulang lagi Karena Polisi ini se semakin lama semakin dekat Sama Ormas Ormas-Ormas ini menjauh hubungan Bahkan k o m i s i pun Kadang-kadang silaturami h Ke Ormas, jadi akhirnya apa Mereka gak berani Harusnya polisi menjadi lembaga independen Yang gak perlu dekat dengan Ormas esi fois パジョン gimana presiden kita itu mbak? terima kasih. terima kasih pak John, pak p a a j a r selamat siang. s a m a s i a n pak a r i ini saya usulin aja untuk ke depan. nanti kalau ada izin keramaian minta izinnya ke ormas, bukan ke polisi. jadi polisi itu nggak perlu. jadi kalau bisa di Indonesia nggak perlu ada polisi, jual nggak p a a p a jadi yang penting ormas-ormasannya dikembangin, d i b a n y a k i n jadi kalau ada apa-apa semua ke ormas, ya kan karena polisi juga nggak ada hatinya. どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありが t うございました。<Amen. S 3> トマカシーバレオ。